Barangan lagi sa ini lagu terbaru spesial untuk sayang-sayangku semuanya warga masyarakat. Wono salam. Dikasih nyidam sar. Eh salah pak bud. Apa? Rahasia. Loh kata yang terbaru nyidam sar. Iya terbaru itu bojo cimpenan juga. Yuk cus. Lombekan tangannya bareng-bareng yuk. Hey. Lombekan tangan di atas dong. Saudara-saudaraku Nella Lovers Jombang terima eh. kasih. Vi Kemar in Lek, dari sini barengan lagi Sa kembali ke Dede